美しいで n ね。美しいで n ね。美しいですね。美しいですね。私たちは、私たちのプロジェクトを持ってきました。私たちのプロジェクトを持ってきました。私たちのプロジェクトを持ってきました。私たちのプロジェクトを持ってきまし Sedangkan China berhasil membangun ratusan kilometer jalan tol per tahun. Menurut SBY, lamanya pembangunan ini adalah akibat ulah para calotanah. Mitra bisnis, apa sebenarnya langkah yang paling tepat untuk menyelesaikannya? Kami tunggu komentar Anda di 6339160. 6339160. Sekali lagi Mitra bisnis, Presiden baru saja meresmikan 12,8 kilometer jalan tol di Jawa Timur, Yang pembangunannya memakan waktu dua belas tahun ini kalah jauh dengan Malaysia yang mampu membuat lebih dari enam puluh kilometer per tahun dan China yang berhasil membangun ratusan kilometer jalan tol per tahun. Menurut SBY, lamanya pembangunan ini akibat ulah para calo tanah. Menurut anda apa sebenarnya langkah yang paling tepat untuk menyelesaikannya? Kami tunggu komentar anda di enam tiga tiga sembilan satu enam puluh enam tiga tiga sembilan satu enam puluh. Oke,、okay, kita ke line telpon, e kita coba dengar komentarnya Bapak s o f i a n Selamat siang Pak s o f i a n Halo? Ya. Ya, silakan Bapak. Baik,、uh, saya rasa itu kita sudah punya undang-undang dasar malah ya, undang-undang p -undang a 45 yang mengatakan bahwa bumi, air, kekayaan alam, dan lain-lainnya itu milik negara untuk kepentingan rakyat. Kalau memang hanya sekedar calon-calon tanah, mestinya pemerintah bisa bertindak t e g a s dalam hal ini. Karena kita sudah punya dasar hukum yang cukup kuat, demikian. Terima kasih. Ya, m a k s u f i a n Terima kasih untuk komentarnya. Kita tunggu lagi di enam t i g ya. Enam t i g m i t r a Bisnis. Presiden baru saja meresmikan dua k m jalan tol di Jawa Timur, yang pembangunannya memakan waktu d u tahun. Ini kalah jauh dengan Malaysia yang mampu membuat lebih dari enam puluh kilometer jalan tol per tahun. dan China yang berhasil membangun ratusan kilometer jalan tol per tahun Oke, kembali k e l a i a n telpon e Pak Didi, selamat siang Ya, selamat ya, siang Ya, s i l a k a n Pak Didi Ya, seharusnya kalau calon tanah itu sebenarnya diurus dulu calon tanahnya Jangan udah proyeknya dulu diurus, nanti ujung-ujungnya nggak jadi jadi karena a l a s a n calon tanah Jadi sebaiknya calon tanah diurus, udah pasti, baru proyeknya diumumkan Setidaknya tiga tahun, lima tahun Oke、okay. Ya Pak Didi, terima kasih Kita masih tunggu 633-9160 ya 633-9160 Menurut Anda mitra bisnis apa sebenarnya langkah yang paling tepat untuk menyelesaikannya Ya, 12,8 km jalan tol di Jawa Timur diselesaikan dalam waktu 12 tahun Menurut SBY, l a m a n y a pembangunan ini akibat u l a h para calo tanah Kami tunggu untuk komentar Anda Sebenarnya langkah apa yang paling tepat untuk menyelesaikannya? Silakan berikan komentar anda di 6339160. 6339160. Baik Mitra Bisnis, kita sudah dengar beberapa komentar untuk topik hari ini di Businessman Opinion Pass FM. Kita akan kembali lagi nanti untuk membuka kesempatan untuk Anda yang masih menyimpan komentar Anda tentang topik yang sama. Saya Dinda Natasya, selamat siang, selamat berbisnis.